langsung saja cowo biar IPD bergoyang ikatan pemuda dukuh berjoget artis muda bertalenta artis muda yang banyak sekali penggemarnya kalau kita bicara cantik artis ini jelas cantik ya mana jilo-jilonya Indonesia cowo tentu ada ramayana ada IPD ada merpati vision shooting Tiham Audi